Wa iman itu dapat bertambah dan berkurang Iman bisa bertambah Bisa berkurang Iman bisa Dia akan bertambah Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Bertambah, bertambah, bertambah Terus semakin meningkat Semakin kuat, semakin kokoh Tapi iman juga Bisa berkurang Iman juga bisa berkurang Iman juga bisa berkurang Ya, iman juga bisa berkurang hingga tak tersisa sedikit pun. Nauzubillah. Ya ini menjadi kafir. Ini di poin ke-28 Alimam imam Al-Barbahari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang prinsip Ahlussunnah dalam hal keimanan. Ya. Keyakinan Ahlussunnah Berkaitan dengan masalah iman Kenapa dibawakan hal ini Kita sering ingatkan bahwa Poin-poin ini Keumumannya adalah sebagai Jawaban atau bantahan Terhadap ahlul bid'ah Dan dibawakannya Pembahasan-pembahasan ini Karena adanya kelompok Yang menyimpang dari kebenaran Ya, Karena adanya kelompok-kelompok Yang menyimpang dari kebenaran dalam permasalahan yang diangkat oleh Al-Imam Al-Barbahari Di kitab ini Jam'ah rahimah kumullah Definisi iman Iman Apa itu iman? Secara bahasa Maknanya adalah At-tasdiq Membenarkan Membenarkan Percaya Sebagaimana Firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf Ayat 17 Di ayat ini Allah mengkisahkan Tentang Nabi Yusuf alaihi salam ya Berserta Saudara-saudaranya Kita tahu dalam cerita Sejarah Bahawa bagaimana Saudara-saudaranya Nabi Yusuf Karena hasad Kedengkian ingin menghilangkan Nabi Yusuf. Kalu mereka berkata, Ya abanah, inna zahabna nastabi kuwatarakna Yusufa anda mata ina faakalah hudzibku. Saudara-saudara Yusuf berkata, Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang bawaan kami. Lalu Yusuf pun dimakan serigala. Ini Karangannya mereka. Wama antabi mukminin lana, walaupun nasadikin. Ini sisi pendarilan kita definisi iman. Mereka berkata sekali-kali engkau bimukminin lana. Wama antabi mukminin lana. Artinya sekali-kali engkau tidak akan percaya kepada kami, tidak akan membenarkan cerita kami ini. Walaupun nasadikin. Ia ya, walaupun kami adalah orang-orang yang jujur. Ya itu definisi iman, artinya membenarkan percaya atas diri. Adapun secara istilah, nah ini yang perlu tu kita pahami. Aqidah alusunnah dalam masalah iman, menurut terminologi syariat adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dalam amalan perbuatan. Iman itu bertambah dengan Melakukan ketaatan Dan berkurang Dengan sebab kemaksiatan Nah ini definisi Yang tadi dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari Ada lima ya, Terpenuhinya iman yang sesungguhnya itu Nah jamaah rahimahumullah Berarti Eee uh, Terkadang kita dapati memang sebagian ulama ketika memberikan definisi tentang iman seolah-olah ada perbedaan padahal hakikatnya tidak. Hakikatnya sama, enggak ada khilaf. Sebagian ulama ada yang mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Hanya sebatas dua Qawul wa amal Ucapan Dan amal perbuatan Ada yang menambah Satu Yaitu i'tiqadun I'tiqadun Keyakinan Ada yang bilang cuma dua Qawul wa amal Ucapan dan amal perbuatan Ada yang bilang tidak Tambah satu lagi i'tiqad Keyakinan Iya kan, berbeda seolah-olah terlihat secara konteks seakan-akan ada perbedaan. Ada yang bilang tiga, ada yang bilang dua. Tadi kita katakan hakikatnya nggak ada perbedaan. Kenapa? Karena kau lunua amal, ucapan dan amalan dua kan berarti. Ucapan itu ada dua. Yang namanya qawul ucapan itu ada dua Ada ucapan lisan Qawulun bil lisan Dan ada ucapan hati Ya Ada ucapan lisan ada ucapan hati Amalan ada dua Sama juga Ada amalan hati Dan ada amalan anggota badan Sehingga yang membagi Iman itu hanyalah ucapan Dan amalan Tidak memasukkan yang ketiga Yaitu itiqad, keyakinan Karena Sudah termasuk di dalam kalimat wa amalun. Amalan tadi ada Amalan hati Amalan hati diantaranya Adalah berupa keyakinan Paham ya? Jadi ucapan dengan hati adalah keyakinan dan kepercayaan. Ya, amalan dengan hati. Jadi ada um, ucapan hati, ada amalan hati. Kalau amalan hati seperti niat, ikhlas, tawakal, rasa takut, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk. Ini adalah amalan-amalan hati. Kalau ucapan hati apa? Ucapan hati itu berupa keyakinan. Iktiqot Kepercayaan gitu. Makanya yang membagi dua Kenapa tidak disebutkan iktiqot Itu sudah masuk dalam Amalan Dan ucapan tadi Di dalamnya ya. Barakallahu waikum wa Sama seperti Ada yang membagi syarat Diterimanya amal itu dua Ikhlas dan iktiba Kan dua ada yang menambah oh nggak cukup tapi tambah satu harus terbebas dari syirik. Padahal yang ketiga ini sudah masuk di nomor satu ikhlas. Konsekuensi ikhlas adalah harus terbebas dari syirik. Ya ini supaya tidak bingung kok ada yang bilang tiga ada yang bilang dua. Ya maka kalau didalami akan paham oh kenapa yang ulama ini tidak memasukkan nomor tiga Apa tidak menyebutkan nomor tiga Karena sudah tercakup di nomor sekian Kayak tadi kenapa tidak memasukkan Nomor tiga yaitu terbebas dari syirik Oh karena ini sudah termasuk Di syarat yang pertama yaitu ikhlas Demikian juga dengan tadi Pembagian iman ada yang bilang Cuma ucapan dan amalan Ya eh, ucapan dan amalan Ada yang memasukkan Satu lagi yaitu intiqat keyakinan Ya yeah. Padahal yang mengatakan dua itikah sudah masuk di salah satu dari satu dan dua ini Yaitu amalan hati Barakallahu alaihi wa sallam Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Al-imanu bid'un wa situna syu'bah Al-bid'un wa sab'una syu'bah Iman itu mempunyai 73-79 cabang Paling utamanya, Afzaluh Akau Lala Ilaha Ilallah. Ucapan la Ilaha Ilallah. Wa Adenah Ha Imatul Adzah Anatariq. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Walhaya Usyuk Batumin Al Iman dan rasa malu itu salah satu cabang dari keimanan. Hadis riwayat Muslim dan juga yang lainnya. Lihat. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengumpulkan tiga perkara yang terkait dengan keimanan. Sesuai dengan definisi yang tadi dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Pertama, la ilaha Ucapan syahadat kan ini? Kalimat tauhid Yang merupakan rukun Islam. Nabi katakan, afdaluhah. Yang paling utamanya, yang paling tingginya. Ini juga dalil iman itu bertingkat-tingkat. Karena Nabi menyebutkan yang paling tinggi, yang paling rendah, berarti memang ada tingkatan. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan kalau tadi ucapan lisan, Nabi menyebutkan amalan anggota badan. Contoh yang beliau berikan adalah yang paling ringan yaitu imatatul adza anithariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini termasuk cabang keimanan ia ya, dalam bentuk amal perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman dan Nabi menyebutkan iman itu juga ada di hati, amalan hati. Apa itu al haya? Rasa malu. Iya, ini akhlak yang mulia rasa malu. Sifat malu. Malu yang dapat menghindarkan pelakunya dari perbuatan maksiat. Iya. Berarti hadirin rahimani warhamukum Allah. Keyakinan ahlus sunnah tentang iman Mencakup tiga perkara Ya Maka dapat diambil kesimpulan Bukanlah keimanan Kalau hanya sekedar keyakinan dalam hati Bukanlah keimanan Kalau sekedar keyakinan dalam hati Sementara dia tidak mau mengucapkannya Tidak mau membuktikannya Dalam bentuk amal perbuatan Ah oh, yang penting kan hati saya meyakini, gitu kan? Banyak kan? Contoh tuh para muslimah, <tuh> ya. Saya yang penting meyakini dalam hati bahwa menutup aurat itu wajib, tapi apalah daya saya belum mampu, misal. Ya. Ada lagi yang bilang yang terpenting adalah menjilbabi hati. Nggak tahu beli jilbabnya di mana itu. Ya, nah iman nggak cukup keyakinan di hati. Contoh Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hatinya Abu Talib itu meyakini kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keponakannya. Ya, tapi Abu Talib mati di atas kekafiran padahal hatinya meyakini kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat 14, dalil bahwa iman enggak cukup keyakinan di hati. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kebodohan mereka. Lihat, Allah yang tahu isi hati mereka mengabarkan kepada kita "Pandzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin". Di sini disebutkan apa wastaiqadatu anfusuhum. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Iya. Nah, maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Lihat, jadi Allah mengabarkan bahwa Hatinya mah membenarkan Tapi tidak mau mengucapkan Tidak mau membuktikan Karena apa? Karena pengingkaran apa Karena uh, kezoliman dan kesombongan ya. Disebutkan juga dalam surat yang lain Al-An'am ayat 33 Orang-orang Kafir itu berkata, 'Kau tidak tahu Inna Hulayyazuno kaladhiyakulun'. Apa? Allah berfirman, menghibur Nabi saw. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Allah menghibur Rasulullah saw. Ketika orang-orang kafir, musyrikin menentang Rasulullah, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Rasulullah sedih. Menangis, maka Allah hibur. Kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Fa innahum la yukadzibunak. Di dia sisi pendengar kita. Kata Allah jangan kamu bersedih hati, karena sesungguhnya ya mereka itu tidak mendustakan kamu. Allah yang mengabarkan isi hati mereka. Bahwa hati mereka membenarkan Ajaran Islam Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu SAW Walakin Walakin al-zalimina Bi-ayatillah yajhadun Ya Jelas ya dalilnya Tidak cukup iman itu Hanya di hati Tidak mau mengucapkannya Tidak mau juga Mengamalkannya Kenapa aku kamu tidak pernah sholat Ya yeah. Wah, yang penting hati saya masih meyakini solat itu wajib. Jadi, enggak apa-apalah. Yang penting hati saya masih meyakini wajibnya solat, wajibnya puasa, enggak cukup. Tidak bisa dikatakan mukmin, ya. Tidak dikatakan beriman. Na'ambar, assalamualaikum. Jadi hakikat at-tasdiq tadi kan definisi iman apa at-tasdiq at-tasdiq itu enggak cukup membenarkan di hati harus diiringi dengan perbuatan dibuktikan mana contohnya dalilnya surat as-saffat ayat 103 sampai 105 ya perintah Allah kepada nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Sebagai bentuk ujian Mana yang lebih dia cintai Anaknya apa? Rabnya Lewat mimpi Allah memerintahkan hal itu Lihat Nabi Ibrahim Setelah bersiap-siap Untuk merealisasikan perintah Allah Mengamalkannya Falamma aslama Watallahu liljabi Tatkala keduanya telah berasrah diri, ya dan Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya. Ya Ini sudah sudah dibuktikan. Wana dinahu ayat Ibrahim, sudah nyata kesabaran keduanya, keimanan keduanya. Kodesada <tik> keteruia. Ini sisi pendalaman kita. Wahai Ibrahim sesungguhnya kamu sudah mentasdid membenarkan mimpi itu. Padahal Nabi Ibrahim membenarkannya sudah sejak setelah mimpi, setelah bangun dari mimpi langsung dia percaya itu adalah perintah rabb Bahkan dia sudah sampaikan kepada putranya. Tapi kapan Allah menyebutkan engkau betul-betul sudah tasdid? Kapan? Ketika Nabi Ibrahim sudah membaringkan putranya, sudah mengasah pisaunya. Sudah dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Ini dalil bahwa atas at dik. Tidak cukup keyakinan di hati saja. Ya, harus dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Tidak betul orang bilang yang penting hati saya meyakini kewajibannya lalu dikatakan mukmin mukminah ya iman enggak cukup hanya keyakinan di hati dalilnya dalil sudah kita sebutkan kemudian bukanlah keimanan kalau hanya sebatas ucapan dan perbuatan nah sekarang kebalikannya tapi tanpa i'tiqad tanpa keyakinan ini adalah keimanannya orang-orang munafik Lisannya mengucapkan Kalimat-kalimat indah Kalimat-kalimat yang hak Mengucapkan Ucapan-ucapan Yang baik Ucapan-ucapan yang benar Ya Perbuatannya nampak Perbuatan orang-orang yang benar Tapi dia lakukan itu Hanya karena ria Hanya karena mencari keridoan manusia hatinya mengingkari. Hanya karena keterpaksaan dia tinggal di wilayah kaum muslimin. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 orang-orang munafik. Wa <tuh> minan nasi man yaqulu amanna billahi wabil yaumil akhir wama hum bimumin. Lihat. Allah yang menafikan keimanan mereka. Di antara manusia kata Allah ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari ke, hari akhirat. Ya, tapi apa kata Allah? Wama hum bimukminin sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu isi hati mereka. Disebutkan dalam surat Al Fatih ayat sebelas. Yaquluna bi alsinatihim, ma'aleisfi qulubhim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam isi hati mereka Berarti bukan keimanan Orang yang hanya mengucapkan di lisan Hanya melakukan dalam bentuk perbuatan tapi kalau hatinya mengingkari ya. Ada orang bayar zakat Hanya karena terpaksa Ya, lisannya pun mengatakan wajib, karena kalau tidak berkata seperti itu dia merasa rendah di hadapan manusia, sementara hatinya mengingkari kewajibannya, percuma. Ya, nah ada orang rajin salat hanya karena apa? Mendapatkan pujian manusia. Ada juga yang meyakini ah saya si salat supaya sehat aja. Puasa juga gitu. Katanya bagus manfaatnya. Kalau hati sih. Enggak ah, terlalu yakin kalau itu wajib. Na'udzubillah. Percuma salat dan puasanya. Kalau lisannya berkata. Amalannya melakukan. Tapi hatinya mengingkari. Itu adalah orang-orang munafik. Ya. Na'udzubillah. Kemudian. Demikian juga bukan keimanan. Apabila hanya sebatas ucapan Dan keyakinan Nah sekarang Berani berucap Berani berkata Ya Dan keyakinan pun Meyakininya Dengan seyakin-yakinnya Tapi gak mau mengamalkannya Tidak diwujudkan dalam bentuk amalan Ya eh, ditanya kamu kenapa Oh gak sholat Kok gak pernah sholat Apakah kamu mengingkari Dalam hatimu surat itu wajib Oh enggak Yakin saya, saya yakin-yakinnya surat itu wajib Tapi kenapa aku enggak surat Loh, Berarti hatinya sudah berani mengucapkan Berucap dengan lisan berarti Keyakinannya dia ungkapkan juga Hati saya meyakini surat itu wajib Tapi dia tidak buktikan dalam bentuk apa? Amalan Tidak juga dikatakan mu'min Ya Ya Karena Allah menamakan amalan itu sebagai iman. Contoh salat Allah sebut iman. Salat disebutkan wa makaanallahu liyudhiyaa iimanakum. Ini ayat turun berkaitan dengan siapa? Orang-orang yang diperintahkan menghadap dari salat menghadap Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram lagi. Allah katakan Allah tidak akan menyia iman kalian. Apa yang dimaksud iman dalam ayat ini? Allah tidak akan menyanyiakan sholat yang sudah kalian kerjakan menghadap Baitul Maqdis. Supaya tidak ada anggapan, Wah oh, kalau gitu, kiblat diganti lagi menghadap ke Masjidil Haram. sia sialah apa yang sudah kita amalkan menghadap ke Baitul Maqdis. Allah turunkan ayat ini. Enggak. Allah tidak akan menyanyiakan sholat yang sudah kalian kerjakan menghadap Baitul Maqdis itu. Apa yang lo sebut sholat di sini iman berarti jemaah rekamku Allah ya e, harus terpenuhi tiga tadi satu saja tidak terpenuhi belum dikatakan mu'min apa saja tadi iman itu meyakini dalam hati ya mengucapkan di lisan dan membuktikannya dalam bentuk amal perbuatan contoh tadi sholat Meyakini hati dalam, Dengan hati bahawa sholat itu wajib Ketika dia bertanya apa hukum sholat Dia pun mengucapkannya dengan lisan Sholat itu wajib perintah Allah Lalu yang ketiga Dia pun membuktikannya dalam bentuk amalan perbuatan Dia jaga itu sholat Dia kerjakan, dia tegakkan dengan memperhatikan Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya Dan seterusnya Ini hakikat iman Ya Jamarhamakumullah dan tadi ditambah dua Iman bisa bertambah karena melakukan ketaatan Dan yang kedua Iman bisa berkurang Karena sebab kemaksiatan Sekarang kita lihat Kelompok yang menyimpang dalam masalah iman Ada asyariyah Mereka mengatakan iman itu cukup pembenaran dalam hati saja Begitu juga pendapatnya al ya. Tadi kita sudah jelaskan Itu keyakinan yang salah Menurut Ashariyah iman itu cukup yang penting pembenaran dalam hati, ya berarti kalau ada orang Islam berkata seperti itu sudah terpengaruhi paham saya katakan Ashariyah, Maturidiyah yang memang diajarkan pada sebagian sekolah-sekolah Islam di negeri ini, ya hati-hati itu adalah kelompok yang menyimpang. Dalam pembahasan kita diantaranya berkaitan dengan keimanan. Karena mereka menganggap iman cukup yang penting di hati. Yang kedua, Al-Karamiyah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup dengan lisan saja. Nah, kalau tadi hati saja, ini lisan saja. Sehingga menurut mereka orang yang mengucapkan syahadat, La ilaha illallah, sudah cukup, dia adalah orang muslim, jangan diganggu-ganggu. Mau jungkir balik melakukan kesyirikan, yang penting la ilaha illallah tetap rajin, nggak peduli dia sudah punya kunci surga. Oh, yeah. Siapa ini al qaramiyah Wah, yang pentingkan mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, ia ya, mau melakukan kebidahan, mau melakukan kesyirikan, mereka itu saudara kita. Masih mengucapkan La ilaha illallah Jangan diganggu Jangan diusik ya Apa juga jangan didakwahi Apa juga jangan diterangkan Mana yang hak ya. Ini orang karamiyah Berarti yang mengatakan Iman cukup dilisan Sementara hatinya penuh dengan Noda kesyirikan Ketergantungan hati bukan lagi kepada Allah Tapi kepada para wali di kuburan-kuburannya Ya. Amalannya pun demikian Pakai jimat Melakukan ritual-ritual kesyirikan enggak peduli Kata mereka penting Lisan yang masih mengucapkan La ilaha illallah. Ini kelompok yang menyimpang. Yang ketiga Murjiah Ah, Murjiah ini ada dua Ada murjiah ekstrim dan ada murjiah fukoha Kalau murjiah ekstrim Kalau disimpulkan ada Empat poin Amalan bukan rukun dari iman Ini yang pertama Iman tidak bisa bertambah dan tidak berkurang Kemudian yang ketiga Pelaku dosa besar masuk surga Tanpa mendapatkan azab terlebih dahulu Karena kemaksiatan menurut mereka tidak mempengaruhi keimanan Ya. Dan yang keempat Orang-orang murjiah berpendapat mengucapkan kami beriman insyaallah itu apa tidak diperbolehkan. Ya, ini kesimpulan dari pendapat-pendapat siapa? Murji'ah ekstrim Nah, naudzubillah. Jama'ah rahimakumullah, Lihat bagaimana dampaknya Masih banyak ada beberapa lagi ya Tapi kita sebutkan Dampak dari penyimpangan mereka dalam masalah iman Seperti murjiah tadi Karena amalan tidak termasuk dari iman Maka menurut mereka Orang yang meninggalkan sholat Tidak bisa dikafirkan Kenapa? Ya karena sholat itu amalan Sedangkan amalan enggak termasuk dari iman Nah makanya jangan aneh Kalau ada yang berpendapat Meninggalkan sholat. Pelakunya tidak kafir. Oh berarti dia terpengaruh pemahaman. Ini tadi. Ya. Ada juga tadi. Iman itu hanya pembenaran dalam hati. Sehingga apa? Mereka berpendapat bahwa maksiat tidak mengurangi iman. Dan orang yang berbuat maksiat tidak berhak masuk neraka. Selama dia tidak menghalalkannya. Jadi menurut mereka iman gak bertambah dan tidak berkurang ya. Kemudian dampak dari pendapat Al-Karamiah Yang mengatakan bahwa iman itu cukup di lisan saja Sehingga mereka berpendapat Fir'aun itu muslim Kenapa? Kok Fir'aun muslim? Iya Kan dia lisannya mengucapkan ketika hampir tenggelam Aman tu bi rabbi musa aku beriman dengan ucap apa dengan rohnya nabi Musa padahal kapan itu diucapkan sudah tertutup pintu taubat nyawa sudah sampai di kerongkongan taubat itu ada masanya selama ajal belum sampai di tenggorongan dan selama matahari belum terbit dari barat sementara dia mengucapkannya di saat seperti itu tidak lagi bermanfaat Ya, tapi kita jadi tahu oh alasannya kenapa ada yang bilang Firaun itu muslim karena menurut mereka iman itu yang penting cukup di lisan. Mau keyakinannya seperti apa, mau perbuatannya kayak gimana, enggak peduli, yang penting lisannya mengucapkan. Nah, gitu ya, itu dampak dari keyakinan yang salah berkaitan dengan iman. Termasuk kelompok yang menyimpang adalah Khawarij. Sebenarnya orang-orang khawarij Dan mu'tazilah Mereka berpendapat iman itu juga Harus mencakap tiga perkara yang tadi Sudah kita sebutkan Tapi sesatnya mereka Apa? Keyakinan bahwa amalan itu hanya satu jenis Amalan itu hanya satu jenis Karena Al-Sunnah tidak Amalan itu berjenis-jenis Bertingkat-tingkat Kalau mereka meyakini Amalan itu hanya satu jenis Kapan hilang amalan tersebut Walaupun sedikit Berarti imannya telah hilang darinya secara Keseluruhan Ya, Nah ini Yang melantar belakangi Kenapa kaum khawarij Gampang mengkafirkan ya, Orang yang berbuat dosa Pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah Dicap sebagai tawud Makanya Nabi Sifati mereka apa? Yaktuluna ahlal islam Waya da'una ahlal awsan Mereka Memerangi kaum muslimin Dan membiarkan para penyembah berhala Dan ini nampak seperti yang dilakukan oleh ISIS itu ya, Dengan khilafah hayalannya ya. Bagaimana perbuatan mereka Membunuh kaum muslimin Yang mereka anggap Telah murtad dan itu diungkapkan ya Kami akan memerangi lebih dahulu Para murtadin, orang-orang yang murtad Karena menurut mereka yang Tidak mau bayat sama khalifanya Yaitu Abu Bakar al-Baghdadi Dianggap murtad halal Darah dan hartanya Na'udzubillah, segampang itu Ya Jangan tertipu Mereka terlihat orang-orang yang Komitmen di atas sunnah, berjenggot Memakai sorban Celana di atas mata kaki Istrinya bercadar. enggak aneh. Nabi sudah mensifati mereka memang orang-orang yang rajin ibadah. Orang-orang yang semangat dalam ibadah. Bahkan Nabi berkata di hadapan para sahabatnya. Kalau sholat. apa kalau kalian lihat ibadahnya mereka. Kalian akan menganggap remeh sholat kalian. Puasa kalian. Bacaan kalian. Tapi apa kata Rasulullah? Ia la yujawizu hanajirahum. Ibadah yang mereka lakukan enggak ada manfaatnya buat mereka enggak memberikan manfaat Contoh, sholat saja Kalau benar sholat mereka sesuai sunnah Dari sisi rukun, syarat, tumaknina, kehusuan Ma'an ayat yang dibaca Sholat itu Tanha anil fahsyai wal mungkar Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Harusnya Tapi mereka, kekejian yang mereka perbuat bahkan terkenal aksi mereka itu dengan apa menggunakan pisau memutus leher kaum muslimin yang tidak mau bayar mereka beranggapan rugi kalau pakai senapan rugi kalau pakai peluru peluru butuh dana ya mereka akan gunakan dengan pisau yang enggak butuh biaya besar nauzubillah kekejian yang luar biasa Ya, tapi bersamaan dengan itu kalau lihat solatnya, wah, kalah bacaan kita. Lihat itu bacaan solat Abu Bakar al Baghdadi, hadaulloh. Ya kan ada memimpin solat Jumat. Ya, bacaannya mujawat. Ya, bacaannya bagus, hafal. Tapi la yujawizuhana jurhum kata Rasulullah, bacaan Al Qurannya tidak melewati kerompungan mereka. Tidak dipahami dengan pemahaman yang benar ya? Nah Barakallahu fikum Itu khawarij ya, Dalam hal keimanannya Juga rusak pemahamannya Karena keterbatasan waktu Kita akan lanjutkan insyaallah Taala Pada pertemuan mendatang Biiznillah Kurang lebihnya mohon maaf Jazakumullahu khairan Kita tutup dengan doa Kefaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh